Mitra bisnis, kerusakan jalan di lintas barat Sumatera sudah semakin parah. Akibatnya, arus distribusi barang menjadi tersendat dan menyebabkan kerugian besar bagi semua pihak. Kondisi ini juga terjadi di banyak tempat di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di sebagian jalan di Pulau Jawa. Padahal sebagai salah satu infrastruktur dasar, kondisi jalan yang layak menjadi salah satu penunjang kelancaran pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu alasan lambatnya upaya perbaikan. Bila masalah ini tidak segera teratasi, pengaruhnya akan sangat besar bagi iklim usaha dan upaya memacu pertumbuhan ekonomi kita. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan... Pemerhati Industri Otomotif Joko Sumaryanto Pak Joko, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya, ini banyak sekali faktor Yang paling pertama kali, kita coba lihat siklusnya Artinya waktu pertama kali buka jalan atau membangun jalan Pernah nggak dikontrol mengenai speknya itu sesuai dengan jalan yang ada di sekitarnya ya kan? Harus dikondisikan, disesuaikan dengan jalan tersebut Kemudian yang kedua, setelah speknya dibuat, kemudian pada saat pengerjaan dikontrol dengan baik enggak, ya kan? Nah, berarti kan ada satu lagi, yaitu boleh siapa saja yang lewat jalan tersebut atau hanya kendaraan-kendaraan tertentu saja yang boleh lewat jalan tersebut. Bagaimana dengan... Yang、eh, apa, kalau melewati jalan tersebut mempunyai tonase yang lebih berat, ada sanksinya enggak ya? l a w enforcement di sini ya kan? Nah setelah itu kalau misalnya semuanya lancar, semuanya baik, dan rasanya masalah dana untuk pemeliharaan itu enggak ada mas. Kalau semua, semua dengan、eh, sesuai dengan speknya lah. Anggaran perawatan jalan harus ditambah ya Pak. anggaran mau ditambah itu bagi saya n gak g ada masalah, artinya siapa yang akan menyoroti mengenai anggaran tersebut rasanya ya, kalau saya sebagai dalam hal ini saya sebagai rakyat silahkan kalau mau dibebankan ya. tetapi masuk akal enggak, gitu loh rakyat sih rasanya Kalau mau diberbankan di STNK atau b b m atau mungkin pajak-pajak yang lain, kayak gitu. Nggak ada masalah asal semuanya itu transparan, gitu. Kalau misalnya hanya mengada-ada, ya pasti rakyat akan beruntas. Jadi ini harus jadi prioritas ya, Pak? Betul, betul sekali. Tetapi saya sangat setuju apabila kalau pemerintah ya, mau memprioritaskan memperbaiki jalan. Itu benar-benar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. secepatnya. Kenapa? Coba bayangkan kalau misalnya jalan dari Jawa Tengah ke Jakarta dalam keadaan bagus. Atau mungkin dari Sumatera, dari Medan sampai Lampung sampai Jakarta dalam keadaan bagus. Berapa banyak bensin yang bisa di reduction, di saving gitu. Banyak sekali domino efeknya itu yang, yang, yang bermanfaat bagi rakyat. Demikian Joko Sumaryanto dan saya Rizal Andika.